Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu belum ya, belum selesai itu kemarin ya. Iya. Nabi ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Maka beliau jawab al-mas'ul ba'ala Cuma Nabi sallallahu tentang kiamat ya, tentang kiamat persisnya kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tanda-tandanya, Antalidal amatu rabbataha. Melahirkan budak perempuan rabbat tuannya. Ah, melahirkan pemiliknya. Dikatakan di sini rabbatah sayidatuh dan maknanya an taksura syarari akan banyak nanti penawanan-penawanan budak-budak hatta talidal ama sehingga melahirkan budak perempuan itu bintan di sayidihha seorang putri milik daripada sayidnya itu amah kalau ada orang merdeka ngumpuli budak anaknya tadi itu menjadi apa menjadi merdeka. Ibunya tetap menjadi Bu? budak jadinya. Ini Antar al-Amut Rabbahdah. Ini satu gambaran bahwa nanti Islam itu akan menguasai dunia. Sehingga perempuan-perempuannya orang kafir itu akan menjadi budak nantinya. Kan nah, Perempuan-perempuan itu akan menjadi Bu? budak dan nanti akan banyak anak-anak lahir daripada Buddha. Jadi ini gambaran bahwa kemenangan Islam nanti, kejayaan Islam di akhir zaman itu akan terkuasai negeri-negeri kafir. Dan perempuan-perempuannya akan menjadi budak-budak amat lima. Dan nanti akan keluar banyak anak-anak daripada itu, itu Buddha. Hebat bukan? Justru ini menggambarkan tentang kejayaan Islam, kemenangan Islam ada di akhir zaman. Subhanallah. Nanti akan teruasai. Mungkin nanti dapat nanti budak dari Australia. Ya, mungkin juga dapat budak nanti dari uh, Inggris. Mungkin juga dapat budak dari Timur Timur. Ada lagi yang menggambarkan bahwa itu karena kebodohan. Jadi gak ada yang paham. Karena karena kacau, kekacauan. Jadi karena orang tadi itu asal beli tanpa meneliti gitu. Sampai-sampai yang dibeli budak ibunya dia gak paham. Dia membeli budaknya ini, Terbetulnya dia ibunya dia nggak paham, akhirnya jadi budanya dia. Antalidal amatu rabda ala ta'hadah mengartikan begitu. Ada lagi menyatakan karena kebodohan, kebodohan karena nggak tahu hukum sudah. Sampai ibunya sendiri jadi kebudak. Ada lagi menyatakan bahwa itu karena banyaknya orang durhaka, sehingga memperlakukan ibunya seperti budak macam-macam ada situ. Dan itu mungkin akan bisa terjadi semuanya. Ada di akhir zaman Kemudian yang kedua Wa antaral hufah Jama' hafi Kamu akan melihat Orang-orang yang gak pakai sendal Al-urah Orang-orang yang gak pakai pakaian Maksudnya orang gak pakai sendal ini Biasanya kuli-kuli Gak pakai sendal Ini yeah. ya pembantu-pembantu gak pakai sendal ala ura dan kamu lihat orang-orang yang gak pakai pakaian huh? maksudnya yang dimaksud orang yang gak, tidak berpakaian jama'ari tadi ini apa orang yang bukan orang kelas tinggi, bukan orang kelas terhormat, orang bawahan yang sering buka pakaian belde di tengah jalan itu. Bukan orang yang yang punya martabat gitu. al alah orang-orang fakir yang banyak keluarganya, yang banyak anak-anaknya fakir, yang perlu bantuan ria asyah, ada riwayat Ru'a asyah mereka itu pengembala pengembala kambing, pengembangkala hmm, pengembal kambing. Kok nggak pengembala unta atau sapi? Oh itu pengembala unta atau sapi itu orang yang kaya itu, orang yang apa namanya, orang yang terhormat itu, orang yang bangga itu. Tapi pengembala kambing ini orang miskin biasanya, niara kambing itu. Ah. Mereka tadi itu ya tatawalunafilbunyani ya. Saling meninggikan dalam bangunan. Artinya menunjukkan bagaimana dunia ini betul-betul perekonomian sangat maju. Sampai orang-orang yang dulunya jadi kuli, jadi pelayan, orang-orang India dari itu pengembala kambing. Membangun rumah. Luar biasa. Ada di daerahnya. Ya Tata Walul Nabil Bunyan. Nanti ini. Nah, sekarang sudah mulai nampak. Nanti lihat. Aduh desa-desa. Rumahnya bagus-bagus. Kenapa? Kerja di Malaysia. Kerja ada di Cidda. Kerja ada di itu. Ya Tata Walul Bunyan. Rumahnya bagus-bagus. Hah? Hah? Padahal ya tetap jadi pelayan gitu. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang seharusnya dia tadi itu piara kambing, seharusnya dia dari itu jadi kuli, tapi bagaimana menempati posisi-posisi yang terhormat? jadi raja, jadi DPR, jadi menteri. Ini bisa karena kemajuan atau bi mana usid al-amana ila ghairi ahliyah. Amanah sudah diambil alih oleh orang yang bukan berhak untuk menerimanya. Akan terjadi itu. Jadi Gambarannya pemerintahan nanti Bukan daripada orang yang benar Tapi orang-orang yang sepatutnya Dijadikan kuli-kuli Dijadikan DPR Jadi angkut kah? Mereka yang sepatutnya Disuruh mengembala kambing Dijadikan perwakilan rakyat Ya repot Kalau sudah demikian dan itu banyak yang terjadi sekarang ya, nah, banyak yang terjadi sekarang. Dalam riwayat yang lain, min asharatisa antu al akyar waturfa al ashsharar. Termasuk tanda-tanda kiamat yaitu akan menjadi terhina orang yang baik-baik itu dan akan menjadi terhormat orang yang jelek-jelek. Tuhan -jelek. Allah, nanti tahu. Preman-preman itu, preman-preman itu terhormat loh. Malah bisa dibekengi sama aparat. Di Malang itu ada, di Jakarta ada preman itu preman, tapi dibekengi sama sama aparat terhormat dia. Dihargai sama pemerintahan, seharusnya dia masuk penjara. Orang yang baik-baik justru enggak dihargain. Ini termasuk tanda kiamat. Dalam riwayat yang lain, la taqumusah hatta yakun as'adannas bid-dunya laqab bin laqab. Laim bin laim. Tidak akan datang kiamat Sehingga Nanti Manusia paling beruntung Yaitu Orang dolim bin dolim Jadikan orang yang paling beruntung Weh, Udah bapaknya dolim Anaknya dolim Walaupun cucunya dolim Turunannya orang yang dolim Kedolimannya tambah parah Justru dia menjadi yang jadi orang paling beruntung Bisa membeli tanah Ada di mana-mana Dikawal ada di mana-mana, terhormat ada di mana-mana. Ini termasuk adalah min asratisa dan masih banyak sebetulnya tanda-tanda daripada kiamat, di antaranya kualnya mahdi, dajjal dan seterusnya dan seterusnya. Saya teruskan seman ke telah kemudian mengilak pergi itu si jibril yang menyerupa manusia dari itu. Fala bid Tumaliah maka aku tinggal di situ sesaat. Malah ada sebagian menyatakan sampai tiga hari ada di situ. Kalian, aisyaman atau wilan bukan sesaat ya, waktu yang lama. Bukan adali kesalatan ini. Ada tiga, tiga hari. Sumakalah kemudian Nabi berkata. Ya Umar, atadri man is'ail? Tahukah kamu siapa orang yang tanya tadi itu? Yang ke, yang 3 hari yang lalu, kuddatu Allah wa rasuluhu alamin. Enggak paham, Allah yang dan rasul yang tahu. Qala fa innahu Jibril. Itu Jibril. Nyerupa. Hah? Sudah curiga sebetulnya orang-orang itu ya dengan orang itu. Jibril ataakum datang kepada kamu. Yalimu kum, yang mengajarkan kepada kamu urusan agama kamu. Yang terangkan siapa? Nabi. Kok dikatakan Jibril yang mengajarkan? Ini majaz. Nah, tapi ada lagi menyatakan kadang-kadang yang tanya itu lebih apa? Yang tanya dari itu juga mengajar loh ya. Nah, sekarang misalnya di dalam majlis ini dia ya, paham tapi supaya diterangkan ada sesuatu yang lupa belum diterangkan dia tanya, gimana hukumnya kalau begini? Itu termasuk mu'alim, termasuk guru itu. Bukan berarti orang yang tanya tadi itu pasti orang yang hina. Kadang-kadang itu adalah orang yang istimewa. Nah, karena itu, eh, jangan dianggap semua yang tanya itu berarti bodoh. Kadang-kadang dia tadi itu sengaja tanya, itu semuanya adalah karena supaya yang lainnya mendapatkan pemikiran, mendapatkan ilmu yang baru. Nah